ya jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube dari Bose Management dan jangan lupa juga kalian harus tunggu lagu terbaru dari saya Vitalpia ya. Dah